dan biasanya a d polis i t u atau ada apa ya namanya kartu asuransi atau apa ini kayaknya n gak g ada d a n mungkin itu yang harusnya jasa larja mensosialisasikan dan itu、uh, mungkin ada kaitannya d e n g bapak-bapak juga biro a s u r a n s i harusnya memberikan ketegasan、uh, kalau mulai sudah ada protes seperti ini mungkin mudah-mudahan akan lebih terbuka kondisinya kan dan kita cari asuransi yang terbaik lah memang itu pusat asuransi jasa larja gue b e n a r kan ya Tapi bukan berarti harus monopoli kan bisa berarti. Bu Judith, selamat siang. Halo. Silakan. y、eh, Jadi gini Mbak,、eh, akhir hari n i kan、eh, ham itu kayaknya di apa ya di, di s a l a h s a l a h i n orang kayak gitu-gitu ya. gara-gara anda sih ham itu gini gitu ya. Jadi ham. Nah ini kayaknya n i orang mesti belajar banyak dulu tentang ham. Artinya apa sih itu nilainya apa sih itu gitu loh. Jadi gak di semua tempat bisa dimasukin HAM itu gitu Jadi kalau memang ada kewajiban untuk bayar pajak ya itu harus bayar gitu Bayar asuransi itu harus bayar Tapi kecuali kalau memang、eh, apa namanya seperti itu di pagi-pagi gitu tuh Yang a p a t ya di bandara atau dimana gitu itu harus Tapi kalau yang memang kita cari sendiri a s u r a n s i apa Untuk harus bayar ya bayar gitu ya Jadi jangan dicampur-campurin gitu HAMnya itu Iya maksudnya パレオ ハロー a ーディーマン Di mana-mana yang namanya asuransi, kita kan akan a mendapat imbalan. Kalau dibilang ini k e s u k a r e l a bukan asuransi namanya. Aneh gitu. Ya, cukup sekian aja. Baik, terima kasih Pak Rizky. Halo Pak Ali. Halo. Silahkan Pak Ali. n Gak g usah dimintain asuransi aja s t i a p itu asuransi ilangin Baru bukan pasangan namanya Tapi kalau di kita sekomda atau dipasahin harus bayar asuransi Atau kita bayar dipotong langsung Apakah itu benar i Tadi g u n gak g tau h mau bayar atau mau gak Pokoknya、dibayar. dipotong Kita bisa bayar asuransi Silahkan harus dibayar loh g Itu terima kasih Halo Pak i Ya selamat sore s i l a k a n Pak e h、uh... itu pembayaran、uh, pajak kendaraan b e r motor yang diwajibkan untuk asuransi, saya tidak setuju kenapa、uh, saya juga seperti bapak tadi dibilang kalau asuransi itu kan、uh, sukarela atau tergantung kemampuan kalau mau dipaksakan, diwajibkan yang perlu diketahui masyarakat dasar hukumnya apa、uh, kalau ada dasar hukumnya ada undang-undangnya begitu ya k i t a masyarakat mau tak mau ikut m e l a k s a n akannya, tapi Sosialisasinya kan harus ada, kami sama sekali tidak tahu. n a s s o a l n sini kan juga, ya, saya l i a t i a t a tahu dah.、Eh, mungkin mereka bisa jadi ini tak d a kut, a d a t e m d a i e n g a d n t e m p a n g a t e m p a n g i t e o s n e m o m i n g o n g a o m s g i t e m p a s e m i r n g t i s i b a r g a i s b k a e p n e barangkali t a i s i b a r i p a t komisi, b k a e r n m a k n a e a t a r a e p a t k i s a k t i s b a k e s a r a k i t e p o m i s i a t e a t a r l i t p a s b a r a k i e t s a e b r a i e s a l a s a r a n g a i t e p r i e k r l i e m k e t n t e r n g i e a r a n a p n g a e r a n i m b a n g a e n g a t e r i t e p a b r t e m r a n e b a n g k a e m a n g a r n g a i t e p a r n g t e m e n k e m a r n g a i m a n g a p a t a n g k m e n e r i m a p a t a k dari Kapol r i d a n k a y a instansi terkait perlu memberikan penjelasan ke masyarakat supaya tidak ada、uh, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dimainkan gitu loh m a kasih ada p e n e l i t a n lagi halo Pak Ali halo itu saya setuju karena namanya asur a n s itu i tidak bisa d i p a k a i kalau orang mau apa、uh... どうしたらいい rakyat sekarang udah pintar, kalau、so, misalnya terjadi apa-apa belum tentu penggantian, dan penggantiannya juga susah, begitu loh, itu n gak g bisa itu dipaksakan, itu s udah jelas-jelas melanggar HAM itu m asyik